Spesial untuk SNP Indonesia. Apa kabar semuanya saudaraku? Bukti kecintaan Anda terhadap teman-teman New -teman ya. Ki Ageng selamat berpesan kepada SNP Indonesia. Malam hari ini ciptakan suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan, ya. SNP Indonesia. Wow, luar biasa. Selamat datang semuanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jung bersatu wong ujung berdangdut. Yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia tahu. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Wate malam hari ini besar sekali. Ada Ramayana Balau Kasoten. Wiwi sak Tchau! Para Szabaduljunk, hogy ti